Kita kalau pengen cerdas dalam beramal tuh jadilah orang yang membawa tren. Karena hadis tren tuh apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanah itu tren. Sunnah kalau dalam bahasa fikih bahasa pesantren tuh teladan, sesuatu yang diikuti. Kan sunnah sesuatu yang yang dicontoh, yang diikuti, teladan, inspirasi. Kalau dalam bahasa kita, sunnah itu tren. Karena diikuti jadi siapa yang memberi sebuah tren, apakah dia jadi trendsetter, jadi influencer, jadi yang sekedar ngeripos, siapa yang terlibat dalam sebuah sunnah hasanah, tren yang positif, lalu diikuti oleh orang lain, karena tidak disebut sunnah kalau belum diikuti, maka dia mendapatkan pahala dari setiap orang yang mengikuti.